Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Alhamdulillah Pada pagi ini kita kembali berjumpa dalam acara Mimbar Nurussalam Narasumber kita pada pagi ini adalah Ustaz Haji Kurdi Mustafa Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Alhamdulillah Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Majlis Zikir Salam. Tema kita pada pagi hari ini tentang Makna sosial ibadah haji Pemirsa sebagaimana kita ketahui bahawa Dalam setiap ibadah terkandung makna sosial Terkandung hal-hal yang terkait dengan masyarakat kita Dengan lingkungan kita Dalam sholat misalnya kita dianjurkan untuk berjamaah Sebagai simbol bahwa kita perlu kebersamaan Kita perlu persatuan Dalam sholat kita akhiri dengan salam Merupakan simbol bagaimana kita harus menyapa ...ke orang-orang terdekat kita dengan salam, dengan kedamaian, dengan kasih sayang. Nah begitu pun dengan ibadah haji, ada makna sosial yang perlu kita kembangkan bersama... ...dari sekedar ritual yang bersifat individual. Dalam ibadah haji banyak hal-hal yang terkait langsung dengan masalah-masalah sosial. Bagaimana jamaah haji diharuskan untuk memakai ikhram, bertawaf, lari-lari kecil melempar jumrah ukuf di Eropah dan sebagainya. Nah untuk membahas lebih jauh tentang makna sosial haji kita pada pagi hari ini, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. kebugaran kejiwaan yang sangat luar biasa. Di semua bangsa ini sebenarnya mestinya concern terhadap uh, penyeimbangan aspek-aspek keimanan dan ketakwaan. Ketunggunya orang-orang saudara itu adalah orang-orang beriman. Kita masih memberikan umur dan kesehatan dan bisa menyambung silaturahim dalam acara hikmah pagi dari channel korak mengaji. Terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan tema kita hari ini bersama Ustadz Haji Kurni Mustafa Yaitu tentang makna sosial ibadah haji Saat ini sudah jutaan umat Islam seluruh dunia sudah berkumpul di Maka. Tanah Suci Mekah Dan 200 ribu lebih jamaah Indonesia juga sudah hadir di sana Sudah juga ada beberapa jamaah kita yang masih waiting list Yang luar biasa semangatnya untuk melaksanakan Ibadah haji Di samping itu dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat Paling tidak ada 21 ayat yang mengupas Susus tentang haji Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya ibadah haji Nah menurut Ustadz apa sebenarnya makna Dari ibadah haji itu Terima kasih Pak Bakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Satu pertanyaan yang mendasar Berkaitan dengan makna ibadah haji kalau kita tinjau dari aspek syar'i, tentu uh, kita memahami bahwa ibadah haji itu kita menyengaja Untuk mengunjungi betul haram, mengunjungi rumah Allah di Makatul Mukarramah untuk melaksanakan satu ibadah Tapi sesungguhnya ibadah haji itu sendiri syarat dengan makna sebagaimana yang tadi Ustaz Pakir sampaikan bahwa ada makna yang bersifat uh, vertikal Hablu minallah dan juga ada makna yang bersifat parisontal. Hmm. Hablum minannas. Tapi paling tidak, ini Pak Ustaz Bagir bahawa Ibadah haji yang dilakukan oleh jutaan umat Islam pada bulan Zulhijjah Dan juga uh, oleh umat Islam sebelumnya Itu kalau boleh diibaratkan adalah Suatu upaya untuk meningkatkan keparipurnaan ibadah dari segi aspek syariah Dari aspek fikih yeah. Karena kita tahu bahwa Islam mewajibkan kita untuk Melaksakan apa yang dikenal dengan Rukun Islam, mulai dari syahadat, Sholat, puasa, zakat Dan puncaknya adalah haji yeah. Jadi intinya Keparipurnaan ibadah secara Syari itulah yang Ingin dicapai oleh Kita umat Islam Dan itu menjadi puncak Dari seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yeah. maka Tentu tidak hanya sekedar secara syar'i saja Secara manasi saja Orang melaksanakan ibadah haji Tetapi yang lebih penting juga bagaimana kita dapat mengambil hikmah Dari pemaknaan Baik aspek sosial maupun aspek lain yeah. Di Dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman bahwa Kalau kita melaksanakan ibadah haji itu Paling tidak juga harus mendapatkan manfaat <tuh> Tidak hanya sekedar kita berlari-lari Tidak sekedar hanya mengelilingi Ka'bah atau wukuf di Arafah, tetapi apa namanya kita harus dapat memetik manfaat e e tibar yeah. makhtawar abid balik dari pelaksanaan ibadah haji itu. Saya kira ini substansi dari pemaknaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh jutaan umat Islam kita yeah. sekarang di di Saudi Arabia itu. Yeah. Ada beberapa hal saya kira untuk mencapai keparipurnaan tadi itu ada beberapa syarat yang harus dilalui. Salah satunya itu manistatwa. Jadi orang-orang yang mampu, nah mampu ini dalam hal apa saja sebenarnya sehingga seorang itu wajib untuk melaksanakan haji. Di dalam Al-Quran memang ditegaskan oleh Allah yang Al-Nasihijul Bayti manistatwa ilaih Bahwa makna istitwa ini para pemirsa tentu bisa kita cakup bisa kita kembangkan dalam berbagai dimensi. Kalau kita lihat dari dimensi finansial, yeah. tentu istitha' ah ini adalah bagi siapa yang mampu secara materi membayar ongkos untuk berangkat haji. Yeah. Tetapi sebenarnya istitha' ah di sini jauh lebih dari itu gitu. Maknanya adalah bukan hanya dimensi finansial yeah. saja, tapi juga istitha' ah secara ilmu, dia menguasai manasik haji yeah. dan juga istitha' Secara moral Isi to'ah secara moral ini Ada keparipurnaan dari akhlak yeah. Jangan sampai Orang berangkat haji Ternyata dia hanya e, Cukup uang Cukup finansial Tapi, tapi tak, tidak ya. cukup secara ilmu Tidak cukup secara moral yeah. Demikian juga Orang boleh cukup secara moral Orang boleh secara cukup secara secara ilmu Tapi kalau tidak punya duit juga Tidak yeah. bisa berangkat kan Jadi sebenarnya Aspeknya paling tidak meliputi tiga dimensi itu yeah. Ada aspek materialnya karena ada sangunya lah yeah. Ada ada ongkosnya Yang kedua kita mau hasil ilmu Dan yang ketiga saya kira secara moral Tetapi ada satu hal yang menarik ini yeah. Ustaz Bakir ya Ada orang uh, sudah secara finansial mampu itu tetapi ketika ditanya kenapa gak berangkat haji dia menjawab e, belum dapat panggilan hmm. nah itu, so, itu justifikasi seperti itu sebetulnya tidak apa namanya tidak mendasarlah hmm. karena itu panggilan hmm. untuk berangkat haji kan sudah dipanggil oleh Allah sejak 15 abad yang lalu kan saya kira itu, lahir juga nah sudah-sudah dah... sudah ada panggilan Benar, untuk haji ya, itu, itu. Haji. oleh karena itu orang berandai-andai ini ada dua opsi, opsi pertama Uh, sempurna dulu tidak ibadahnya baru haji sebagai puncak. Yeah. Atau kalau kita mampu kita berangkat haji aja. Nah, nanti sambil menyempurnakan. Nah menyempurnakan. Sama dengan orang mengibaratkan dapat nyetir dulu yeah. baru beli mobil atau beli mobil belajar nyetir. Ini yeah, yeah. saya kira yang juga perlu mendapat pikiran. Tapi yeah. isi tohah di sini yang terbaik adalah yeah. tentu memenuhi syarat dia mampu secara finansial. Dia isti to'ah dalam arti ilmu juga manasiknya Dan isti to'ah secara moral ya. Karena akhlaknya ya. begitu Mungkin juga terkait dengan syarat lain Dalam pelaksanaan haji itu Salah satunya adalah tentang Berakal, jadi berakal ini kan bukan sekedar kita punya fikiran tetapi bagaimana dia bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji tadi Jadi dari sana mungkin orang-orang eh, yang berhaji bukan sekedar melaksanakan ritual keagamaan Tetapi juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia laksanakan di sana tadi Iya memang itu dengan... Jadi sebetulnya yang paling mendasar dari ibadah haji itu adalah bagaimana kita mengambil ibrah Mengambil pelajaran dari seluruh prosesi haji itu yeah. Katakanlah beginilah Ketika kita tawaf sebagai salah satu rukun yeah. diantara haji itu Maka sebetulnya dimensi dari seluruh aktivitas tawaf itu harusnya ibrah apa yang bisa yeah. kita petik Dan manasi sebetulnya harus juga memberikan pembekalan terhadap tata, bukan hanya tata cara yeah. tapi juga manafiknya manfaat apa itulah manfaat dari seluruh prosesi haji itu yeah. perusahaan bagir ketahui ya ibadah haji itu tidak ada ibadah bacaan semua tidak ibadah. ada semua gerakan kecuali niat pada waktu kita memulai yeah. labaika Allahumma hajan labaika Allahumma umratan yeah. tetapi seluruh prosesi selama umroh eh, proses eh, wuk, tawaf itu kan gerakan semua kan, bahkan dalam aturan mainnya dengan berpakaian ekrom, maka belukiris tentang dengan Ka'bah, ya, ya. kita putar tujuh kali, itu doa di dalam seluruh putaran itu kan sunnah. Iya. Toh kita kalau tidak baca doa pun juga tidak ada masalah. Ya, tidak gitu. batal. Tidak batal. Tidak batal. Tapi apakah kita dengan membaca doa itu kita sanggup mengambil ibroh itu? Ya. Nah. Ada satu pertanyaan yang menarik ini para pemirsa. Kenapa tawaf muslim ke kiri? Kenapa tidak ke kanan? Yeah. Kalau kita tawaf ini kan ke kiri, gini kan? Ke kiri itu. Kemudian bau kanan yang terbuka, kemudian bau kiri setentang dengan Ka'bah. Yeah. Itu pasti ada ibrahnya kan? Ada makna maknanya. Ada ya. maknanya, bahkan makatarabi baliknya ada gitu. Apa yang tersirat dari seluruh perintah itu hmm. ada hikmahnya gitu. Dan saya pernah ditanya itu. Jadi dari hikmah-hikmah itu sebenarnya salah satunya tadi tentang toaf apa sebenarnya yang bisa kita ambil untuk untuk mengkontekskan dalam kehidupan sosial nantinya. Jadi dari ibadah toaf misalnya salah satunya itu. Salah satu yang, yang pernah saya dilapin. tanyakan pada ketika kita diskusi yeah. tentang kenapa toaf mesti ke kiri itu. Dan ternyata itu suatu prosesi dari sebuah pencerahan spiritual, yeah. pencerahan rohania dalam menghadirkan energi positif tentu dengan bahasa yang bahasa agamanya menghadirkan peningkatan kualitas keimanan yeah. dan ketakwaan kan yeah. tapi sesungguhnya kan ada aura spiritual dalam yeah. diri kita aura spiritual dalam diri kita ya itu sebetulnya bersumber dan terpancar dari dari Ka'bah itu yeah, yeah. saya saya ada bicara dengan orang yang ahli eh, apa namanya ilmu yang berkaitan kenapa dia mengibaratkan putaran dinamo itu kan ke kiri yang yeah. menghadirkan listrik gitu jadi, di, gumparan yeah. dari dinamo itu, itu ke kiri. Dan kalau kita berputar dinamo itu berputar, maka itu menghadirkan yeah. listrik, yeah. energi. Ini sebetulnya, kita menyerap energi positif dari Kaabah sebagai sumber energi yeah. itu, dan melepaskan energi negatif, dan tentu dalam konteks keagamaan, pastilah ini untuk meningkatkan kualitas keimanan, ada aura spiritual yeah. yang hadir di dalam itu ada ada kajian seperti yeah, yeah. itu. Jadi sebenarnya um, agama menganjurkan nih para pemirsa kalau kita tawaf itu sebanyak mungkin kita melihat Ka'bah, sebanyak mungkin melihat Ka'bah. Tapi kebanyakan manasi manasi kita kita terpaku dengan doa kan? <laughs> dengan Hingga, um, padahal yang dipentingkan di situ gerak. Yang dipentingkan bersama. gerakannya bukan doanya. Iya yeah. Jadi sebetulnya kita bisa sambil berdoa dengan bahasa di kita dan kita melihat Ka'bah sambil berputar yeah. dan menjaga keseimbangan itu yeah. supaya ada uh, aliran energi yeah, yeah. aura spiritual positif dalam diri kita dan ini luar biasa. Nanti ada prosesi pencerahan yeah. dari dari fitrah. Yeah. Saya kira ini yang penting itu harus dimaknai seperti yeah. itulah. Nah, aspek lain saya kira dari uh, ibadah haji itu ada Bagaimana orang harus berpakaian ihram, Orang yang hanya Semuanya dengan identitas yang berbeda Dengan latar belakang sosial, ekonomi yang berbeda-beda Tetapi dalam melaksanakan ibadah haji mereka sama Harus memakai uh, kain yang tanpa dijahit ya. Itu apa sebenarnya ya. yang bisa diangkat dari Kalau kita itu. lihat dari aspek syarinya, ya. Itu kan menjadi kenisahan, menjadi kewajiban kita ya. Waktu kita akan wukuf kita berpakaian ikhram uhum. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari dimensi sosialnya uhum. Sesungguhnya orang melaksanakan ibadah haji itu kan kongres internasional luar biasa Pertemuan antar umat Islam seluruh dunia uhum. dengan menafikan segala identitas uhum. Dan untuk membuktikan bahwa itu menafikan segala identitas Maka ditanggalkanlah semua atribut yang ada dalam diri orang itu uhum. Maka uhum. berpakaianlah di ikhram jadi kalau kita e, melihat bahwa dari aspek kekayaan, dari aspek posisi Manusia itu begini, saya pikir ya yeah. Ada, kita kadang-kadang sering terjebak Pada aktualisasi, pada pengakuan yang bersumber dari kehidupan fragmentaris yeah. Kehidupan yang sifatnya tongkrongan gitu Ada, Karena pangkat, karena posisi, karena duduk ya. Kehidupan yang sifatnya simbol jadi orang dihargai kalau dia punya kekayaan, dihargai kalau dia punya jabatan, dihargai karena dia punya status. Yeah. Gitu. Kalau tidak ada itu semua, maka dia tidak dihargai. gitu. Nah aspek-aspek pemahaman seperti itu mungkin yang perlu ditekankan. Karena kecenderungannya kan seakan-akan orang dengan melaksanakan haji sudah selesai semuanya. Sudah melaksanakan kewajiban itu. Padahal ada makna-makna yang tadi Ustadz ungkapkan yang luar biasa itu nanti bisa bermanfaat dalam kehidupan sosial iya. apa sebenarnya jadi apa -apa. ketika ketika dia telah berpakaian nehram sesungguhnya harus juga ada dalam proses pencerahan hatinya dia menanggalkan seluruh atribut itu hmm. meskipun dia berposisi meskipun dia berangkat dari tanah airnya masing-masing karena hmm. pangkat, karena dudukan kan? yeah. tapi ketika dia berpakaian nehram ini mengisyaratkan bahawa sesungguhnya uh, yeah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Siapalah yang paling bertakwa yeah. Dan implementasi dari ini semua ketika dia sudah selesai haji yeah. Dia tidak boleh terjebak pada uh, status posisi lagi gitu Apapun dia posisinya, jabatannya, kedudukannya, kekayaannya, istrinya Apa-apa saja -apa lah Itu tidak boleh menghambat, tidak boleh menjadi sekat yeah. Dari komunikasi berjamaah dengan orang lain. Kalau ada sekat lagi berjamaah ya untuk apa gunanya yeah. dia berangkat sini? Satu nilai saya kira yang sangat subtantif tadi bahwa dalam ibadah haji ini ada satu penekanan kebersamaan Nah kebersamaan itu bisa terjalin kalau ada kesamaan tadi ya. Yang Ustaz ungkapkan ya. Bagaimana berpakaian yang sama Kemudian mengitari ka'bah hmm. secara bersama-sama Nah satu hal saya kira yang kalau melawan arus itu dia akan terpental ya. Saya kira potret kehidupan seperti itu yang mungkin perlu dikembangkan dalam kehidupan Hampir seluruh kegiatan ibadah haji Itu dilakukan secara bersama-sama Baik itu tawaf, sa'i, apalagi mukuf hmm. Karena wukuf itu kan hanya waktunya sudah ditentukan, yeah. tempatnya ditentukan, tata caranya juga sudah diatur Dan ini merupakan satu kebersamaan yang luar biasa kan, suatu kebersa kebersamaan yang luar biasa yeah. Jadi sebenarnya karena nas umatan wahidah, sesungguhnya manusia itu umat yang satu Itu cermin paripurnanya itu dalam ibadah haji yeah. Maka dalam ibadah haji kan tidak boleh egois kita Bahkan ada larangan-larangan selama kita haji itu kan jangan berdebat, jangan yeah. berjidal Jangan berkata kotor dan lain sebagainya yeah. itu Sesungguhnya kita lebih banyak untuk introspeksi dan toleransi yeah. dari seluruh prosesi ibadah haji yang kita lakukan yeah. Hal lain saya kira yang menarik tadi Ustadz ungkapkan tentang bahwa Pelaksana ibadah haji itu adalah kebanyakan mengedepankan gerak daripada yeah. ucapan yeah. nah itu mungkin bisa ditarik pada satu simbol bahwa sebenarnya yang dibutuhkan dalam kehidupan itu adalah sikap dan perilaku. Keteladanan yang harus ditunjukkan bukan dengan kata-kata. Bagaimana Ustaz? Saya setuju memang implementasinya. Ya. Bahwa ketika haji itu mengisyaratkan seluruh kaifiyatul ibadah itu bertumpu pada seluruh gerakan. Sesungguhnya konsekuensi logisnya adalah bagaimana kita menyatukan langkah dalam bersikap. Ya. Dalam bertindak, dalam berbuat. Bukan hanya sekedar dalam ucapan yeah. Maka konsep uswatun hasanah Itu kan sebenarnya bukan konsep memberi contoh Tapi kan menjadi contoh, contoh. Beda memberi Kalau memberi itu Ya hanya mungkin yeah. mulutnya aja. Tapi yeah. kalau menjadi contoh Itu gerakannya, aktivitasnya yeah. Oleh karena itu Haji e, memperlutaskan seluruh tata caranya melalui gerakan yeah. Agar satu nafas, satu langkah, satu gerakan Menuju satu tujuan itu tidak anu apa namanya menjadi kekuatan yang dahsyat lah dari seluruh prosesi itu dan gerak itu memang tidak bisa direkayasa kalau mulut mungkin bicara ya, bisa, ya, ya, bisa ya. apa saja orang bicara tapi perilakunya berbeda kan nanti orang akan menilai itu ya. semua dan ini penting para pemirsa Ketika kita melaksanakan ibadah haji dan barangkali saudara-saudara kita sekarang ini berada di tanah suci sedang mempersiapkan untuk melaksanakan hukum pada beberapa hari mendatang. Maka seluruh aktivitas seluruh kegiatan itu konsentrasinya adalah pada satu gerakan masal yang luar biasa. Hmm. Tetapi ada satu tujuan yang sama. Jadi ini luk. Gerakannya kan luar biasa hmm. ini, tapi ada tujuannya sama. Ada sebuah ilustrasi yang, yang ini ee, luar biasa. Nah. Tidak semua orang memahami bagaimana Allah mengatur gerakan haji itu dalam sebuah miniatur perjalanan hidup manusia. Hmm. Ini penting. Kenapa haji itu dimulai starting pointnya dari Arafah? Al-Hajju Arofah Haji itu dari Arofah Kemudian titik tujuhnya Ketika kita tawaf ifadah di makatul muka roma Jadi ini Ustaz Bakir ya Itu Arofah itu kan berada di timur Sebelah timur laut eh, Sebelah timurnya Makkah yeah. e, Kemudian Arofah Mustarifah Mina Dan e, Makkah Urutan-urutan Urutannya kan mulainya dari dari Arofah yeah. Wukuf Setelah wukuf Kemudian berangkat nih Mabid di Musdalifah yeah. Kemudian melontar jumrah di Mina yeah. Selesai di Mabid melontar jumrah di Mina Kita melanjutkan Tawaf Ifadah di Ka'bah Tapi perlu Ustadz ketahui yeah. Ini semua Dalam dua batas koridor yang ditentukan oleh Allah yeah. Di sebelah kanannya itu di sebelah sana suatu prosesi ini, yeah. di sebelah kanannya itu Jabal Nur atau Gua Hira, di sebelah kirinya itu Jabal Sur. Nah, kalau kita tarik garis nah, dan ini diumpamakan sebuah miniatur perjalanan hidup manusia, yeah. maka Haji itu sebuah ilustrasi besar dari perjalanan hidup manusia sejak dia start point lahir sampai ke titik tujuannya di Mekah. Kembali kepada Allah Dan batas kanan kirinya itu Adalah Jabal Nur ketika Rasulullah menerima wahyu pertama Dan Jabal Sur ketika Rasulullah memperjuangkan dakwahnya ya. Sebelah kanannya itu Hablu minallah Sebelah kirinya Hablu minanas ya. Artinya seluruh prosesi haji ini Tidak keluar dari Jalur koridor Hablu minallah Dan Hablu minanas kalau Ustadz Bakir naik ke Jabal Nur, yeah. maka pintu Jabal Nur itu arahnya menuju Kaabah. Kalau Ustadz Bakir naik ke Jabal Sur, Jabal Sur yang hanya seperti tempurung begini, tidak yeah. ada lubang di bawahnya, maka pintu Jabal Sur itu lurus ke Kaabah. Jadi ini semua pintu lurus ke Kaabah. Yeah. Maka seluruh prosesi di tengah perjalanan inilah kita ada kudaan maka kita ee, memerangi setan itu kan pada waktu sayrojmanli sayatin wari doli rahman tapi kemudian kita mencapai titik tujuannya menuju hmm. ini kalau ibroh yang luar biasa yeah. dari seluruh prosesi dan kalau orang sudah melaksanakan ibadah haji dan pulang dari haji sebetulnya dia tidak boleh keluar dari koridor. Hablumin Allah dan, dan Hablumin Anas itu. Ya. Memulai dengan pakaian ikhram di ya. sini kan. Kemudian terus dalam sebuah prosesi panjang sampai ya. dia melaksanakan. Nah tadi dari simbol-simbol itu kan ada bagian di mana orang harus bergulat dengan godaan-godaan hmm. tadi. Dengan ya. melempar jumlah itu. Ya. Nah seringkali itu yang tidak maksimal kemudian setelah melaksanakan haji. Karena begitu kuatnya godaan-godaan. Apa yang kemudian bisa ditarik dari para jamaah? yang sudah menenaikan ibadah haji dalam konteks kehidupan yang semakin kuat godaan-godaan Mestinya ya setiap kita berada dalam penggalan-penggalan prosesi haji, yeah. itu kita tidak boleh hanya terjebak pada satu pemikiran bagi siapa hajiang haji itu bahwa saya telah melaksanakan tugas itu, saya telah melaksanakan syariat itu. Pasti yeah. tidak kan? Ketika dia tengah malam dan dia mabit di musdalifah, tentu ada perenungan spiritual kenapa mesti berhenti di situ? bahawa ada sebuah kesabaran yang mesti kita tahan kan karena keudaan ketika kita melompar jumrah tentu ada hal yang bar, patut kita renungkan hmm. tapi kan kebiasaannya tidak begitu biasanya yang dia ceritakan adalah apa yang sudah dia lakukan pengalaman, aja. pengalaman malah ya pengalaman yang sudah bagaimana. kan. Oh Alhamdulillah dia sampai di pemundokan ditanya gimana tadi Alhamdulillah sudah melempar jumrah hmm. tapi makna dari melempar jumrah itu apa Baik. kan tidak tidak tidak anu juga nih. Baik. Ya. Baik, pemirsa, menarik sekali apa yang diutarakan tadi tentang makna sosial daripada haji. Kita akan ulas kembali nanti lebih mendalam setelah pesan-pesan berikut ini. Kudeta itu sebetulnya berasal dari bahasa Perancis Kalau Anda mempunyai masalah dengan bahasa, tanya di Dinat. Anda menyukai sastra? Ada di Binar. Atau Anda ingin mendengarkan musik? Di Binar juga ada. Ingin mendengarkan cerita lucu? Juga ada di Binar. Karena itu bersama saya, Maudie Kusneidi, saksikan Binar di TVRI setiap hari Sabtu pukul 19.30. Jangan lupa, setiap hari Sabtu, salam Binar. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam bersama Ustaz Haji Kurdi Mustafa. Tema kita pagi ini tentang makna sosial ibadah haji. Kita sudah tadi membahas panjang lebar tentang makna-makna uh, setiap pelaksanaan dari ibadah haji. Bagaimana semua itu memiliki dampak dalam kehidupan sosial kita. Nah, Ustad, uh, tadi sudah diungkapkan betapa ibadah haji itu merupakan satu kegiatan ibadah yang sempurna, yang bisa mengantarkan orang pada tingkat tarik purna dalam membangun hubungan hablul minallah, hablul minannas. Hmm. Nah, di masyarakat kita ini kalau dilihat dari data yang ada, waiting list dari jamaah haji kita luar biasa di beberapa daerah, ya. bahkan harus menunggu 3 tahun baru melaksanakan ibadah haji. Nah, sebenarnya hmm. apa yang bisa dibaca dari fenomena itu? Apakah kita bisa simpulkan bahwa pertama secara ekonomi masyarakat semakin baik. Yang kedua semangat keberagamaannya semakin meningkat. Apa bisa dipahami seperti itu bang? data terakhir, waiting yeah. list itu kalau tidak salah 5 tahun. Uh, 5 tahun malah. Jadi itu kalau jenis. secara nasional, secara nasional itu 5 tahun. Bahkan di beberapa daerah karena kuota itu dibagi e, sampai ke kabupaten. Yeah. Ada kabupaten yang waiting list sampai 10 tahun. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi ini sebuah fenomena yang juga mengindikasikan kalau saya lihat bisa dilihat dari aspek sosial karena kemampuan masyarakat yeah. meningkat, tapi juga kita boleh bergembira ini mengindikasikan adanya kesadaran beragama yang juga makin mudah-mudahan makin meningkat yeah. karena. Saya kira kalau kebanyakan yang berangkat haji itu kan masyarakat perdesaan yeah. dibandingkan dengan masyarakat perkotaan dan kalau masyarakat perdesaan secara, uh, secara ekonomi makin meningkat, itu makin baik tetapi secara spiritual juga makin meningkat. Ini menjadi tujuan sesungguhnya yeah. Yeah. dan dan saya kira Bukan haji sekedar gengsi yeah. gitu kan. Mungkin memang, kalau untuk di desa-desa malah semangat keberagamannya. Iya, gitu. iya. Lebih menonjol. Sehingga iya lebih menonjol. Karena, karena kalau mendorong. di perkotaan barangkali oleh karena status, oleh karena yeah. posisi bisa jadi. Karena gengsi bisa juga yeah. gitu loh. Dan ini sesuatu hal yang mengembirakan. Yeah, yeah. Tetapi yang, yang juga perlu dicermati dari seluruh kegembiraan pencerahan spiritual itu. Yeah. Adalah bagaimana... Pembekalan nah, terhadap ibadah haji ini ya. kita jangan hanya terjebak pada masalah-masalah manasik ya, semata-mata ya. Tapi manafiknya itu Kita sering mendengar celoteh, mohon maaf ini dalam tanda petik Celoteh dari beberapa jamaah yang pulang haji Itu substansi yang dia wartakan kepada saudaranya, kepada tetangganya ya. Kan bukan makna yang terkandung di dalam seluruh ibadah yang ya. dia lakukan tapi kan sempalan-sempalan dari cerita menarik. Pengalaman-pengalaman ya, aneh. Nah, pengalaman-pengalaman aneh yang sebetulnya ya. itu kan tidak ada kaitannya. Kadang-kadang ya. mohon maaf ini begitu membanggakan dirinya ya. ketika ia memperoleh kemudahan dan lain sebagainya. Ya. Kan tidak substantif ini. Ya. Padahal mestinya ketika dia berada di roldoh, katakanlah. Ketika ya. dia ziarah ke makam rasul di roldoh. Ya. ya diceritakan kan bukan... Bukan bagaimana dia berdesa-desa di Raudhah dan dia mendapat tempat itu kan, yeah. tapi sesungguhnya uh, itu sebagian dari taman surga, oh, surga yang yang bagaimana dia memperolehnya itu dengan cara sulitnya yeah. bukan main itu kan harus menjadi yeah. ibrahnya kan dan orang yang berhasil masuk ke situ. Seharusnya dia semakin merasa dekat dengan nah, Rasulullah Bukan hanya juga dekat bahwa perjuangan itu dia lakukan gitu yeah. Maka setelah itu dia pun juga harus berjuang untuk mendapatkan taman surga yeah. gitu yeah. Taman surga Ada satu contoh begini uh, Ada jamaah yang kalau sholat dia selalu ingin dekat di, dengan imam Di Mekah itu yeah. uh, Imam Ketika imamnya mulai masuk ke dalam altar uh, sekat Ka'bah. Ka Nah, dia berdekat terus, meskipun kadang-kadang didorong sama polisi, yeah. tapi pokoknya dia harus dekat terus, berusaha berjuang yeah. untuk dekat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah setelah dia pulang ke tanah air, dia juga masih dekat dengan imam? Nah, <laughs> kan begitu kan? Iya yeah, iya. Yeah. Nah, Seakan-akan India ingin mendapatkan semuanya di Mekah kemudian nah, itu selesai. selesai. Nah kan begitu. Nah ini kembali pada potensi yang luar biasa dari umat Islam yang setiap tahun semakin banyak yang naik haji ini kan hmm. sebenarnya kalau dalam kita tarik dalam tadi makna sosial itu maka seharusnya memiliki dampak juga dalam kehidupan masyarakat kita bukan semestinya seharusnya memang kan memang harus memiliki dampak sosial harus semakin baik semakin tambah tahun tambah banyak yang berjamaah yang apa yang melakukan ibadah haji jadi sebetulnya kalau kita lihat makna sosial setelah mereka berangkat setelah mereka pulang setelah mereka pulang ibadah haji itu tentu lebih memberikan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat yeah. di mana dia tinggal kan di RT-nya di ya, harus tidak menjadi eksklusif ya yeah. nah, gitu loh. kita tidak boleh terjebak para haji tidak boleh terjebak setelah dia pulang dia justru meningkatkan status simbol karena hajinya yeah. kemudian dia hidup lebih eksklusif Mohon maaf kadang-kadang kalau enggak dipanggil Pak Haji, ngamuk dia, kan nah, gitu kan, ya musa ini sudah haji, nah, ada itu Mau Di kampung itu tiba-tiba, tiba-tiba lah, hanya untuk me me mewartakan kepada tetangganya bahwa dia sudah haji, dia yeah. pakai pakaian kolor, kaos kolor, pakai kopiah putih juga nah, Itu itu kehilangan pemaknaan substantif sebetulnya yeah, yeah, yeah. Bagi, yeah. bagi seseorang yang berada haji nah. Sosialnya harus lebih meningkat Kan begitu kepeduliannya yeah. harus lebih meningkat yeah. Dan teru, tentu contohnya kan yeah. Dapat yeah. dapat dijadikan contoh bagi lingkungan yeah. Nah mungkin karena semangatnya tadi yang tentang bagaimana orang Seakan-akan kalau sudah berhaji sudah selesai dia panggil Pak Haji Kemudian dia selalu bersemangat untuk melaksanakan haji Sementara orang lain yang, yang belum sempat melaksanakan eh, Belum punya kesempatan untuk itu saya kira kalau panggilan haji ya yeah. Memang rata-rata ini keinginan untuk kembali haji itu yeah. Tidak kita pungkiri jauh lebih besar dari orang-orang yang pernah haji dibandingkan yeah. yang belum Dan itu sebetulnya tidak bisa disalahkan begitu saja yeah. Kecuali kita harus punya kesadaran bahwa dengan keterbatasan kuota Mestinya bagi mereka yang telah pernah haji itu ada toleransi ya. untuk memberikan kesempatan kepada ya, saudaranya yang belum haji Dan Rasulullah menggambarkan orang yang haji mabrur pun kan digambarkan oleh Rasul tidak pernah sampai ke Mekah Lantaran harta benda yang ia gunakan untuk bekal itu habis diberikan kepada orang lain dalam perjalanan ya. Artinya toleransi dia memberikan kesempatan Itu harus menjadi prioritas bagi mereka-mereka yang telah pernah melaksanakan ibadah ya. haji Maka kewajiban haji di dalam syariat pun kan hanya sekali seumur hidup ya, ya. Kan tidak berkali-kali, ya. yang lain kan sunnah semua Itu untuk supaya yang lain, apalagi dengan white English sampai 5 tahun sekarang Kalau mendaftar sekarang tahun 2008 kan 2013, 2012, 2013 baru ya, ya. berangkat Artinya kalau semakin banyak jamaah yang pernah haji itu mengurungkan niatnya dan tidak haji dan memberikan kesempatan ini kan bagus itu juga bagian dari bagian dari keberhasilan orang melaksanakan Laksanakan ibadah, ibadah haji. haji karena tidak egois yeah. ini perlu saatberger ketahui ya salah satu hal yang yang harus ditanamkan dalam diri pribadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan para pak haji itu adalah Menafikan kehidupan-kehidupan yang sifatnya individualis yeah. Kehidupan egois Karena Haji kan Karena begitu banyaknya Gerakan-gerakan uh, yang yeah. bersamaan Mohon maaf ini Mencium Hajar Aswad Bahkan ada fatwa Jauh lebih Bermanfaat, jauh lebih baik Jauh lebih berpahala Orang yang tidak mencium Hajar Aswad daripada mencium Hajar Aswad menyakiti orang, orang lain. lain. Saya lihat saya enggak akan mencium daripada nanti saya nyikut, dorong orang lain, Biarlah mereka. Itu pahalanya lebih besar daripada yang wah, bersemangat. Ia. Bayangkan bagaimana kita tidak menyakiti orang Ia. lain kalau kita mencium Hajar Aswad dengan berebut Di tengah jutaan-jutaan berebut. Nah, itu saya kira hal yang juga perlu ditekankan pada jamaah haji khususnya bahwa Ia. Semangat untuk uh, menyempurnakan ibadah itu juga harus memperhatikan aspek-aspek di sekitarnya, aspek-aspek sosial. Nah, terutama kalau yang kita lihat karena padatnya jamaah di Mekah, di Medina, yeah. di Arafah dalam perjalanan, itu yang perlu ditanamkan kepada jamaah haji dan bagi siapa aja yang telah melaksanakan ibadah haji, ini para pemirsa adalah kesadaran kita untuk berlaku sosial, yeah. bersikap sosial. Yeah. Dan sedapat mungkin mengubur sikap-sikap egois dan individualis itu. Dan kita tahu nih kalau saat terakhir melihat kalau jamaah-jamaah yang lain, mohon maaf ini, jamaah-jamaah yang lain itu kalau ada saudaranya kebingungan mencari sahab yeah. di Mekah di Madinah dipanggilnya untuk dia supaya duduk, duduk. di dekatnya gitu. Dan kalau jamaah Indonesia juga bisa melakukan hal seperti itu yeah. Kan artinya memberikan kelapangan kepada orang lain kan Memberikan ruang buat orang lain yeah. Dan Allah juga sudah menjanjikan kan Siapa yang memberikan kelapangan kehidupan di dunia yeah. Dia Allah akan memberikan kelapangan di kepada mereka kehidupan di akhirat Iya kan? yeah. Nah, ini kan ia juga harus menjadi mindset, menjadi apa namanya sikap hidup yeah. bagi mereka-mereka yang menjalankan ibadah haji. Iya. Yeah. Ini yang, yang yang perlu juga ditekankan seperti itu. Nah tentang egoisme dalam beribadah itu mungkin banyak kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Sebagian orang seakan-akan kalau sudah e, menghadap Allah sudah melupakan semuanya, masalah-masalah e, dunia seakan-akan masalah yang yang harus ditinggalkan. Hmm. Terkait dengan persoalan haji tadi. Orang yang sudah melaksanakan haji sekali atau dua kali Sementara dia masih punya kelebihan harta Apa memang dia harus kembali untuk Apa melepaskan kerinduan tadi yang bersifat egois Atau justru mencoba membangun masyarakat yang Memang secara faktual masih banyak yang di bawah garis kemiskinan Kalau dia memiliki kelebihan yang berlebih ya, ya. Dua-duanya bisa dia lakukan ya. Tapi kalau dia pas-pasan Sesungguhnya lebih dianjurkan untuk lebih kontributif kepada lingkungan yeah. Ya kalau katakanlah begini Dia pulang haji dan kemudian ada niat haji Tapi madrasah sekolahan di kampungnya yeah. uh, Bobrok ya yeah. lebih baik dikasihkan itu lebih baik untuk membantu pesantren karena pesantrennya biar bagus, jauh yeah. lebih terhormat itu, jauh lebih bermakna lah. Yeah. Karena itu kan bagian dari memelihara kemabruran haji seseorang yeah. itu kan. Ini yang yang yang yang kadang-kadang Nah, maka penyakit eksklusif di dalam haji ini yang perlu diperlu dia. Iya, memang memang rantan di dalam eh, pelaksanaan ibadah haji pertama karena ini memang pelaksanaan ibadah yang eksklusif dalam arti tidak semua orang bisa melaksanakan itu ya. hanya orang-orang yang mampu. Tapi tidak boleh karena dia telah merasa eksklusif ya. hanya beberapa gelintir dari warga kampung yang dia berangkat haji dan kemudian setelah pulang dia menjadi hidup eksklusif juga. Iya. Yeah. Eh ya ini enggak dengan boleh justru <laughs> harus cair dia karena namanya Pak Haji harus lebih yeah. cair gitu kan. Yeah. Karena pasti dia menjadi tumpuan dari semua orang. Iya. Yeah. Kalau orang minta-minta, biasanya mintanya ke Pak Haji itu. Kan begitu kan orang kampung itu, minta Pak Haji. Kadang-kadang bukan hanya minta materi, minta doa, minta apa iya. juga ke Pak Haji. Jadi bukan hanya status ekonomi, tapi oh, status spiritual juga iya. meningkat nah. di mata masyarakat. Ini yang yang kadang-kadang tidak diimbangi. Iya. Mestinya ketika dia memperoleh status haji, credit card haji iya. itu, maka status spiritual pun juga harus dijaga gitu. Bukannya status uh, posisi saja yeah. tapi status spiritual. Ini gelar Pak Haji suruh baca Fatihah, <laughs> suruh mimpin doa enggak bisa. Yeah. Nah, ini kan yeah. ini, ini ini bagaimana gitu. Masa di kampung dia wah ada ada perluah selamatan, Pak Haji lah suruh baca doa gitu. Nah, ini ini harus ada peningkatan. Yeah. Artinya kalau sudah selesai haji, dia harus meningkatkan belajar iya. untuk habulu lebih lebihnya. Lebih. Abulumina Allah dan abulumina nasnya itu. Pernah saya jelaskan tadi kan iya. bahwa koridor batas kanan kiri itu abulumina Allah dan abulumina nas. Jadi orang berhaji itu sebenarnya dia sedang mengalami proses pembelajaran hidup yang yang sempurna, yang kemudian iya. seharusnya dia transformasikan dalam kehidupan masyarakat setelah dia pulang haji. Tadi. Oleh karena itu bisa dua-duanya dia iya. mengambil alternatif. Bisa dia itu uh, beli mobil dulu baru yeah. usaha sim baru belajar Atau dia uh, sudah bisa nyetir baru beli mobil yeah. Kalau kita memilih alternatif yang pertama Maka setelah pulang haji dia punya komitmen untuk meningkatkan seluruh kualitas yeah. Kualitas ibadahnya, kualitas ilmunya, kualitas moralnya yeah. Bagi mereka yang sudah pada tataran tertentu bukan berarti dia berhenti bukan berarti dia stuck di situ ya yeah. harus lebih meningkat lagi jadi simbol pak haji itu seharusnya menjadi kontrol diri nah. atau kopiah haji atau simbol-simbol yeah. haji lainnya yeah. menjadi kontrol biar, jadi sebetulnya kan peningkat. sering dimaknai bahwa orang pulang haji itu dengan dengan dengan kopiah yeah. putih kan kopiah putih itu ya memang itu pakaian yang yeah. tradisi kearapan kan yeah. E, tetapi sebetulnya dengan kopiah putih itu di Indonesia khususnya Itu menjadi ciri khas bagi orang mereka yang telah pernah berangkat haji yeah. Dan itu yang harusnya memberikan kesadaran bagi yang memakai itu yeah. Yang memakai itu harus, yeah. harus Nah hal yang ingin dicapai sebenarnya dari seluruh jamaah haji itu adalah Haji Mabrur Nah sebenarnya apa Haji Mabrur itu kalau kita definisikan Kalau Rasulullah memberikan kabar gembira Al-Hajul Mabrur Laisalahul Jazak Ilal Jannah Bahawa e, Tidak ada balasan bagi mereka Yang Haji Mabrur Kecuali adalah surga Dan saya lihat e, pendefinisian Terhadap Haji Mabrur yeah. Itu sesungguhnya tergantung Kepada yang bersangkutan Apakah ia Sanggup melaksanakan haji mabrur itu apa tidak? Jadi ketika dia mulai melaksanakan ibadah haji, yeah. dia berusaha pertama melaksanakan ibadah haji itu sah secara syar'i, baik rukun wajib syarat dan sekarang yeah. dipenuhi. Dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dia berusaha untuk mentransformasikan Untuk memasukkan seluruh nilai-nilai dari I Ibroh, Ibroh. Haji itu ke dalam dirinya Ada penggalan-penggalan apa yang dia lakukan Contohnya begitu ketika dia selesai sholat di Mekah Kemudian dia berdiri sejenak Tafakur Melihat ya. orang Tawaf Karena melihat orang Tawaf pun kita dapat pahala kan Kemudian ada kita tarik hablum minallah karena titik tujuannya itu hanya satu, hanya kepada Allah limardatillah walillahi alannas. Fi julbaiti manista ta'ilaisabila. Semua itu dikumulasikan dan masuk ke dalamnya. Dan sesudah itu dia kembali, maka dia pertahankan apa yang dia peroleh itu. Di sinilah sebetulnya indikasi dari kemabruran seseorang. Artinya hapluminallahnya dia kuat, yeah. hapluminannasnya dia kuat, meningkat semuanya dan sesudah kembali ke tanah air dia pertahankan dan dia peroleh itu. Yeah. Maka di dalam kitab munjid, komus munjid itu indikasi dari haji mabrur itu ada tiga. Yang pertama adalah meningkat kualitas dan kuantitas ibadah baik ibadah mahdhah yeah. maupun ibadah ammah. Jadi jumlahnya meningkat kemudian kualitasnya juga meningkat. Selama ini sebelum haji enggak pernah duha. Nah, begitu haji, wah salat duha di Mekah. Pulang haji, duhanya jangan hilang gitu loh. Terus di nah tingkat. dipertahankan bahkan ditingkatkan. Ini ibadah ibadah makhloh maupun ibadah khoslohnya termasuk kepeduliannya ketika dia berangkat ke Mekah dari eh, ke, berangkat ke masjid dari pemondokan dia selalu memberi kepada peminta-minta ya. satu real, begitu nah, kan? Nah setelah dia pulang dia tetap komitmen uh, untuk menjadi uh, meningkatkan menjadi orang yang ya, suka itu. memberi kepada orang lain ini ini pertama indikasinya jadi tidak boleh kalau sudah haji justru menjadi haji pelit, gitu. Yeah. <laughs> tidak boleh pelit, tidak boleh kikir Ini Yang kedua adalah menurun, berkurang yeah. kuantitas dan kualitas maksiatnya Jadi ya al insanum mahalul yeah. khatawan isyan Tempat lupa dan tempat salah banyak dosa tetapi setelah setelah apa namanya setelah haji kita harus lebih berkuranglah maksiatnya. Hmm. Tentu emosionalitasnya terjaga, temperamentalnya terjaga, yeah. ucapannya terjaga. Ini semua e, ibroh dan ini semua adalah hasil dari kemabruran selam. Yeah. Dan yang ketiga, lebih meningkat kepeduliannya. Khairun Nas. Anfaul Mulinas. Sebabnya manusia adalah yang kontributif dan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Hmm. Jadi berat. Dan itu harus diupayakan terus menerus itu. Bukan hanya tiba-tiba asyimabur. -tiba, terus orang dah. Semanghaji nah, sudah selesai. Sudah oh, itu selesai, sudah selesai. Justru itu merupakan tahap awal untuk semakin meningkatkan kelanjutan yeah. dari apa yang dilaksanakan di masjid. Yeah. Kemudian dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yeah. Itu kan sebetulnya latihan prosed training centernya kan yeah, yeah. untuk menjadi manusia menuju insan kamil itu kan yeah. manusia yang sempurna dan setelah itu dia pelihara selama berada di tanah air dan dalam prosesi kehidupan-kehidupan berikutnya. Dan ini yang yang yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa gitu. Baik, jadi menarik ada ternyata ada indikator-indikator bagaimana Haji Mabrur itu yeah. uh, kita bisa nilai walaupun semuanya adalah otoritas dari Allah. Dari Allah yeah. Tapi secara sosial ada hal-hal yang bisa kita lihat. Baik, pemirsa semakin menarik perbincangan kita tentang makna sosial ibadah Haji ini. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurussalam. Tema kita pagi ini tentang makna sosial ibadah haji. Kita narasumber kita pada pagi ini Ustaz Haji Kurdi Mustafa. Kita sudah berbincang banyak tentang uh, makna sosial tadi ibadah haji. Tentang bagaimana haji mabrur ada indikator-indikator secara sosial yang kita bisa nilai. Nah dalam pelaksanaan ibadah itu kan ada hal yang kita tidak bisa melepaskan dari... Uh, Sarana-prasarana sehingga menunjang terhadap pelaksanaan ibadah haji secara lebih khusyuk, ya. secara lebih uh, baik. Nah bagaimana dari pelayanan-pelayanan yang Bapak alami paling tidak selama ini terus mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Tidak bisa dipungkiri ya, Ustaz Pakir bahwa kehusyukan kita di dalam ibadah hmm. itu juga amat tergantung fasilitas. Apakah fasilitas pemenukan, transportasi, yeah. dan yeah. dan suasana kan? Kalau kita dekat dengan masjid katakanlah transportasinya gampang tentu ibadah kita semakin baik. Tapi kalau kita juga mau ibadah mengalami begitu banyak problem. Kadang-kadang kalau tidak kuat iman gitu. Yeah. Um, itu lebih sering emosionalnya, lebih sering nafsu amarahnya yang yang keluar itu. Tapi kita harus sadari juga bahwa di Indonesia ini jumlah jama haji kita Rp210.000 Rp210.000 ya, Lebih dari Rp200.000 lah Dan itu tidak bisa membandingkan Pelayanan kepada lebih dari Rp200.000 Dengan negara-negara di ASEAN katakanlah kan yeah. Apalagi dengan Brunei Brunei itu jamanya cuma, kalau kuotanya kan cuma Rp3.000 yeah. nah, Kan begitu, Rp3.000 Malaysia Rp18.000 Dan Singapura berapa? jadi sesungguhnya jamaah haji Indonesia ini adalah jamaah haji terbesar di dunia karena jumlah penduduk muslimnya yes, paling terbesar. besar oleh karena itu saya melihat sebetulnya pemerintah sudah luar biasa untuk menangani masalah jamaah hmm. ini dan melayani jamaah ini secara yeah. maksimal yeah. Kalau Prosentase terhadap uh, kasuistik ya masalah-masalah yeah. yang sifatnya kasuistik itu kalau diprosentasi kan uh, kecil sekali yeah. kan ada perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan tetap, tetap. tetap dilakukan yeah. dan itu kan hanya juga kepada para jamaah kan kesadaran ini juga perlu yeah. terutama ini sekarang ini seribu tower di sekitar masjid kan dirobohkan yeah. itu tentu implikasinya adalah pemundukan makin jauh. Yeah. Jadi sebenarnya tidak ke masjid, yeah. ke Mekah, tidak ke Beitul Haram, di sholat di pemondokan, itu pun kan juga juga juga bagian yeah. dari Karena sebenarnya mana yang akan kita peroleh itu sebetulnya, yeah. ya kan? Yeah. Apakah kita sekedar mengejar target kita sholat berjamaah, tapi tidak memiliki makna sosial apapun? Yeah. Dibandingkan katakanlah kita juga dengan waktu terbatas kita bisa ke masjid. Tapi kita memiliki kesadaran-kesadaran spiritual ya. Yang itu jauh lebih bermakna kan dalam kehidupan sosial nantinya gitu Jadi kalau itu tidak dijadikan problem sebetulnya Tidak ya. ada masalah gitu Mungkin bisa dikaitkan juga dengan masalah kemampuan tadi yang pernah kita bahas ya, Kemampuan ya, moral, ya. bagaimana dia mengendalikan emosi Bagaimana hmm. dia harus memahami terhadap kondisi-kondisi di sana. Kultur itu harus juga menjadi mm, pertimbangan yeah. bagi setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah haji Contohnya, kecil nih, tapi ini bisa menjadi masalah besar dan bisa mengganggu ibadah Soal air saja, yeah. kultur kita itu karena negeri ini murah air, air. Kalau mandi kan gak pernah berhitung <laughs> Tapi di Saudi, air kan dibatas yeah, yeah. Keperluan satu gedung itu berapa itu dibatas, karena di sana air kan termasuk susah. Yeah, yeah. Tapi kesadaran untuk mengerti dan mengadaptasi terhadap lingkungan itu kan harus juga ada. Yeah. Artinya ada istilah orang awa orang Minang itu di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Yeah, yeah. Itu sebetulnya juga sebuah pembelajaran kepada siapapun untuk bisa kita mengerti uh, siapa sebenarnya dan sedang berada di mana kita sesungguhnya. Yeah. Dengan kesadaran seperti itu, kita kan ya, ya apa namanya, Insya uh, Allah diberikan kemudahan-kemudahan hmm. lah. Jadi, Jadi semakin terlihat bahwa aspek atau dimensi sosial dalam dalam ibadah, ibadah haji itu terlihat dari tadi. Bagaimana orang harus meredam egoisme tadi, bagaimana yeah. dia harus yeah. memahami yeah. Yeah. orang yeah. lain dalam hal pelaksanaan. Itu, itu sudah, tadi. itu juga bagian dari tanda-tanda indikasi -tanda apakah orang ini mabrur atau tidak. Yeah. Kan suatu sebuah prosesi selama yeah. dia melaksanakan haji Sesungguhnya sudah mengindikasikan bahwa yeah. hajinya ada tanda-tanda yeah. kemaburan yeah. atau tidak Jadi kalau dalam proses saja sudah ada masalah-masalah lain -masalah Bagaimana gitu. nanti setelah pulang haji Kalau saya tahu ini, katakanlah satu kloter 450 orang Ya... Ke... Moralitasnya yang 450 macam yeah. kan, gitu kan yeah. Ada yang sabar, ada yang diam, tapi ada yang uring-uringan Ada yang di kamar aja, yeah. ada kerjanya makan saja, ada kerjanya cuma belanja yeah. aja Kadang-kadang uh, ada yang jamaah yang selama selama haji khatam Quran sampai berapa kali yeah. Tapi satu ayat pun ada yang tidak baca yeah. Jangan dikira itu <laughs> Dan ini yang, yang, yang harusnya uh, Maka kita bersepakat uh, bersetuju bahawa dalam para pemirsa Dalam melaksanakan ibadah haji ini yang paling menonjol Dan harus menjadi mindset bagi siapa saja adalah bagaimana kita memperoleh makna sosial dalam melaksanakan ibadah haji. Karena itu sebuah ilustrasi dari seluruh perjalanan kehidupan kita yang diminiaturkan dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Artinya bagi mereka yang tengah melaksanakan ibadah haji dan yang telah pernah melaksanakan ibadah haji, haji adalah miniatur perjalanan paripurna manusia untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang Baik. perlu jadi catatan kita. Ya. Jadi sangat kuat sebenarnya aspek e, sosial dalam ibadah haji, tapi kita tidak bisa juga menafikan tadi aspek e, spiritual. Hablum minallah, hablum minanas harus sejalan, termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pemirsa dari pembahasan panjang lebar tadi dari Ustaz Haji Kurni Mustafa, banyak hal yang bisa kita ambil e, manfaat dari khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji tentu kita kembali akan bergulat dalam kehidupan masyarakat kita dengan berbagai godaan, dengan berbagai tantangan. Dan dalam prosesi ibadah haji juga sudah kita diajarkan bagaimana melempar jumrah, bagaimana menghadapi tantangan dan godaan. Dengan demikian maka sesungguhnya akhir dari proses pelaksanaan ibadah haji adalah mabrur tingkat kemabruran tadi juga terkait dengan sejauh mana dia mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sosial. Dia harus lebih baik dari secara spiritual sebelum dari sebelum naik haji Pemirsa mudah-mudahan dialog kita pagi hari ini membawa manfaat khususnya bagi kami dan bagi para pemirsa di rumah Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh